Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka Seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat yakni ibunya Ayahnya, Anaknya laki-laki atau perempuan, Saudaranya laki-laki, Saudaranya perempuan, Yang masih perawan, Dan dekat kepadanya, Karena belum mempunyai suami, Dengan mereka itu, Bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, Janganlah ia menajiskan diri, diantara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya karena imam itu kudus bagi Allahnya dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu ia harus kudus bagimu sebab Aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar diantara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Supaya jangan dilanggarnya ke kudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya Akulah Tuhan Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil melainkan harus seorang perawan ...dari antara orang-orang sebangsanya. Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya... ...di orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada Harun begini setiap orang dari antara keturunanmu turun temurun yang bercacat badannya janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang orang yang bercacat mukanya orang yang terlalu panjang anggotanya orang yang patah kakinya atau tangannya orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang mular matanya orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya Janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus, maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ketabir, dan janganlah ia datang ke karna karena badannya bercacat. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun, serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.